Selamat pagi Pak CFM Terputus ya 633-9160 Selamat pagi Pak CFM Halo. Halo Selamat pagi Bapak dengan Pagi hari di jalan Silahkan Pak, Pak Hari Memang、uh, saya rasa itu, itu ya, perasaan maksudnya itu Dirasakan juga kebanyakan orang Karena memang terlalu panjang Harusnya itu menurut saya kemarin itu Hari Kamis dan hari Senin aja cukup Ya mungkin karena itu harinya kan Lebarannya Jumat yang agak susah Ini banyak perusahaan juga banyak Terlalu pendek karena kalau dipanjangin Bisa jadi terlalu panjang Tapi yang lebih penting i t kita gak perlu Bawa、oh, antara lain dan lain sebagainya Kita sendirilah, tapi menurut saya Kebanyakan juga kita apalagi itu Yang trader-trader itu Itu、uh, kepanjangan yang kemarin itu Terlalu panjang, kepanjangan dua hari Harusnya dua hari aja itu Kamis dan Senin aja masih Ya ya dengan b a p a k Harko. Silahkan Pak Harko. Ya, ya ini kan masalah sebenarnya kan sudah bertahun-tahun ya dari presiden ke presiden ya kita bosan apa itu membahas masalah ini. buntut-buntutnya udah kejadian baru komen ya nenek-nenek juga tau h semuanya ya itu semua kan gak efisien s l a g i a n SPY kan di b h s e n Negeri ini dia yang bikin peraturan mereka kan harus nurut semuanya jangan semua cuma ngomong-ngomong udah kejadian ya sekarang ini kalau saya lihat semua udah menjadi budaya kalau menjadi budaya ya susah itu mencahin masalah apa、eh, bolos segala seperti yang d i pemerintahan itu Dan lagi yang p e r a n keran lain itu nggak hanya setahun dua tahun bisa sepuluh tahun dua puluh tahun untuk merubah budaya. Jangan lupa ini udah jadi budaya. Jadi p s n jangan cuma ngomong doang. Bu do samping aja. Oke、okay, Pak l e o selamat pagi. Selamat pagi Bu. Silahkan. Saya pribadi ya Bu ya, kalau libur terlalu lama ya bawaannya malas dan k a d a n g katanya sakit gitu loh Bu. Karena kita b e r biasa kerja ya. Nah, kalau nggak kerja satu dua hari itu memang rasanya gimana ya? Nggak ada semangat gitu. Memang、eh, liburan ya mesti d i b e r k a i n p e k aja ya. Bercerita a i a loh, berselang dan ya ambil a e m b a k n y a aja dah. Terima kasih. <tada> pagi, bro, selamat pagi. y a pagi. Silakan. Saya, saya tadi setuju tuh dengan yang p e n e l p o n sebelumnya itu.、Be、jangan banyak bicara, langsung aja dirubah peraturannya. y a kan? Ini kan satu kebudayaan yang sudah lama ya Jadi kalau libur itu panjang Kebaran ya Jadi kalau pasal saham kan ini beda nih seharusnya Maksudnya Semen sudah mulai b e r a k t i v i t a s p a s a r sahamnya Jadi liburnya hanya dua hari atau tiga hari Ini kelamaan liburnya ya Jadinya b e i t u memang susahnya sudah, sudah membudaya ya Bahkan kita lihat di kantor-kantor Instansi pemerintah pun Banyak yang bolos gitu ya Nah ini harus dirubah Jangan di ngomong-ngomong aja Jadi harus di Buat baturannya, ya kan? Itu aja, Cik.、Okay. Sangat ya, Pak Cik. Oke. Tapi bisa sampai... Ya, karena itu kelamaan tuh, liburnya harus kan udah masuk tuh. Ada di beberapa perusahaan juga yang masuknya harus kan bekerja. Di sini nggak tahu, ntar udah masuk minggu minggu depan aja. Masih dalam suasana lebaran di kelurahan. m a kasih. Oke.、Okay. Pak Samsu? ibu harus diperbaiki bu tidak usah libur panjang bu di kantor kelurahan ini bu setiap hari hari Jumat biasanya setelah jamu itu nggak ngantor lagi bu di Pemda DKI di daerah-daerah begitu bu jadi tidak usah lah, banyak dibikin peraturan lah bu karena ini sudah kebudayaan liburnya terlalu panjang bu terima kasih selamat siang pak Hari siang komentar anda pak nggak salah itu bapak presiden ngomong gitu itu kan semua keputusan itu kan dilakukan oleh menteri keuangan kan anak buahnya kok nggak tahu dia Oh, itu,、uh, itu apa emang anak buahnya nggak melapor sama dia? Atau memang, ya, p e m a n a j e m e n n y a bagaimana gitu?、Hmm. Saya bingung kalau perusahaan gede aja, kalau mau libur kan bawahannya kan lapor, ini rencana libur kita sekian-sekian. w -sekian. i juga,、hmm. ini kok begini ngomongnya dia aneh juga. Oke,、okay. ya, terima kasih. terima kasih, Pak Hari. 6339160. Pak Andre, selamat siang. Selamat siang. Komentar Anda, Pak Andre. Ya, kalau secara umum sih nggak perlu ya dirubah. Ini kan secara umum, maka e ada yang k e r j a di toko, di p a b r i k Mungkin yang harus masuk ya busa efek lah di Pertanjang. Kalau secara umum nggak perlu dirubah.、Hmm. Karena mereka ada yang bekerja di toko, di p a b r i k di... Oke.、Okay. Ya, macam-macam gitu. Kalau Secara umum nggak perlu dirubah lah ya. Karena Memang udah peraturan seperti ini, gitu、hmm. ya. Mungkin berusaha efeknya yang mungkin d i p e r k e n a n Baik, terima kasih. Pak Agus, selamat siang. Selamat siang. Komentar Anda? Iya, komentar saya untuk、e, apa institusi atau perusahaan-perusahaan yang menyangkut、e, kegiatan banyak orang, kehidupan ekonomi itu mungkin perlu diperpendek. Tapi、hmm. kalau b i j d i p e r k a n a l k a n hidup berus minggu itu saya nggak tahu mengganggunya di mana. gitu Karena k e b i h a i k memperhatikan susu intasi n pemerintah yang harusnya masuk tapi nggak masuk. itu tindakan tegaknya seperti apa gitu terima kasih baik terima kasih Pak Untung selamat siang komentarnya Pak a r i f saya setuju ya kalau libur secara umum diperpendek ya、mm -hmm. Buk, e, kita tuh sudah harus bersaing dengan negara-negara lain ya yang sudah k e b e t a r a dat tetangga kita Singapura Malaysia kita sudah jauh tertinggal makanya kita jangan t e r lalu santai-santai lah、mm -hmm. mungkin hari libur hari merahnya saja tidak usah ditambah dengan、uh, cuti bersama、mm -hmm. kalau mau cuti sendiri ya cuti sendiri saja Jadi, kita harus lebih giat dari p a d a s e b e l u m n y a Oke,、okay, baik. Terima, terima kasih. kasih, Pak Joko. Selamat siang. Ya, selamat siang. Komentar、Dan、Anda, Bu J. Itu untuk direview kembali. Sebenarnya ini ada dua opini. Kalau opini itu ditanya ke karyawan atau ke PNS, mereka sih kalau bisa setahun itu libur terus. Yes, baik, terima kasih, Pak Joko. Dan、uh, mitra bisnis, Pak, a di selamat siang. Selamat siang. y a silakan. Menurut,、uh, menurut saya sih.、Uh,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 siang Ibu komentar Anda y a kita malah sampai juga n Ibu h bisnis api ini Ibu mendingan dipenuhi setahun aja terima kasih baik terima kasih Pak Agung halo selamat sore Pak Ardo selamat sore Mas s i l a k a n Pak Ardo ya kalau saya sih melihatnya itu、eh, presiden n gak g ini ya n gak g p a n t a s untuk、eh, mengeluarkan statement itu dan、eh, presiden juga n gak g pas posisinya untuk mengkritisi bursa itu kan k a k relatif mikro ya, dan bursa itu juga fasta kan gitu dan sebenarnya kalau a l a s a n n untuk menggerakkan ekonomi、e, dengan libur itu kan konsumsi masyarakat juga meningkat kan jadi kegiatan ekonomi dari sisi konsumer itu justru meningkat ketika libur gitu loh, jadi kalau tujuannya untuk menggerakkan ekonomi saya rasa sih gak relevan ya dan libur bursa itu kan sudah disosialisasikan oleh bursa sejak awal tahun gitu loh jadi semua orang Sudah mengantisipasinya, begitu loh. Yang penting adalah kan sosialisasi, gitu. Dan itu sudah dilakukan oleh bursa. Nah, jadi、uh, saya rasa sih statement tersebut nggak、uh, pas lah dengan kondisi yang ada. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Ardo. Bu Leni, selamat sore. Halo, Pak Herman, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan, ya, Pak saya, Herman. Uh, begini ya.、Uh, saya bingung akhir-akhir ini kok jadi、uh, kita ini... 私たちは、このクリティーションを受け取って、私たちは、このクリティー a ョ a を受け取って、私た Ya, j の d i tanpa harus m e n g a k o の o d a s i bulat-bulat atau の e n o l ー k mentah-mentah. 私たちは、プラジャーリー、アパマクナイアンとラシラピダーミア、エダン、キタスモハルソリンプラジャーリー、アパラギタリプミンピンやキタミンリキサンディリ。セタラウムミアクロセカタカンディブリトアパカスギタパンデクセバゲマネンディプラジャーカンダディ。セラセタロキタモマジュウ、キタジャンプロバニアピケルリブリアセバゲチョン Dan kita bangsa yang terlalu banyak libur Ya kalau di, di, di dunia ini mungkin salah satu bangsa yang paling banyak libur ya di Indonesia Ya saya rasa kita perlu tanggapi hal ini secara positif, terima kasih Ya baik, terima kasih Pak Herman Pak Fred, selamat sore Selamat sore Pak Ya terima kasih telah menunggu, silakan、selamat、Pak、sore. Fred Ya silakan Pak Fred Halo Silakan Pak Fred Ya ini memang ada tepatnya juga ya, tapi フレディスマシア。 i Ya menurut saya memang terlalu panjang ya Apalagi i n i khususnya untuk pasar saham Jadi sebenarnya untuk pasar saham itu kan sekarang orang udah pada online tuh、mm -hmm. Bukan orang Indonesia aja yang main Dimana-mana orang bisa main Dan hiburnya memang terlalu panjang Juga sekalian nih kalau hari Jumat Tutupnya setengah dua belas, bukanya jam dua. Harusnya tetap lah setengah dua udah buka gitu loh. Kita harus b e r j i b l a t ke negara maju seperti di China. Perusahaan-perusahaan China itu liburnya sedikit. Hanya pas lagi h a r i besar mereka agak lama. Dan mereka tetap kerja gitu sebagian besar. Jadi n gak g boleh banyak-banyak libur, bikin tambah malas. Gitu, makasih. Pak Amir, selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, silahkan Pak. Iya, kalau m e ngutip dari、uh, pernyataan Pak Sofian Wanadi... Beliau pernah mengeluh mengenai banyaknya libur di Indonesia ini Sehingga mengganggu produktivitas mereka Itu saya kira pemerintah atau kita semua masyarakat harus memahami ini Masalahnya adalah hari libur itu dianggap suatu apresiasi Jadi ada hari besar agama harus libur Kalau enggak mereka merasa tidak diapresiasi gitu Terima kasih Iya terima kasih Pak Amir Pak Wawan selamat sore Sore, s a s a l a h satu pelaku di pasar modal、uh -huh. Dan kita mengetahui untuk rakyat kita lebih banyak umat Muslimnya. Jadi saya melihat p e l a j a r s a j a sepertinya kalau、uh, untuk libur Lebaran lebih lama ya. Dan saya bingung juga dengan presiden kita ngurusin hal seperti ini. Malah hal-hal yang lain yang lebih penting dan harusnya nggak diurusin gitu. Nah, untuk yang libur seperti ini pun saya lihat. Uh, bisnis yang lain juga belum bisa seperti tadi d i k a t a k a n ya Belum sampai, sampai Sampai saat ini juga tidak ada yang,、uh, yang aktif ya di bidang-bidang yang lain Selain di pasar modal juga itu saja s a ya Liat h Ya gak usah ada yang urusin seperti ini ya soal libur presiden kita ini Saya rasa wajar-wajar saja Makasih